Assalamualaikum, Sudara Lut, Berita Pagi edisi hari ini, Senin 22 Agustus 2016 dibacakan oleh Maimun Darkansia Syah. Calon jama haji pidi jaya gagal berangkat ke Tanah Suci gara-gara beda foto Empat rumah berkonstruksi kayu ludes terbakar di Aceh Singkil Warga gelumpang 3 luka parah dibacok tetangga Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dilangkum tim Nyus Rambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loksemawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Nyusrum Serambi FM. Jalun gara-gara foto di paspor yang berbeda dengan divisa, dua calon jamaah haji asal Gampung Muko Kutang, Kecamatan Bandar 2, Pidijaya gagal berangkat bersama Kloter 9 asal Aceh dan Balikpapan. Dari Pidijaya, Idris Ismail melaporkan. Calon jamaah haji yang gagal atau ditunda keberangkatannya itu adalah Zainal Abidin bin Abdul Wahab, 53 tahun. Sedangkan istrinya, Habsah binti M. Amin, 45 tahun, sebetulnya bisa berangkat bulan ini karena paspor dan visanya tak bermasalah. Tapi pasangan suami istri ini telah sepakat untuk berangkat bersama sekalipun harus ditunda tahun depan. Kepala Seksi Haji Kantor Kementerian Agama PD Jaya Mukhlis mengatakan hal itu terjadi karena kesalahan teknis pada visa milik Zainal Abidin. Terjadi keteledoran saat pemasangan pasporto Zainal Abidin sehingga berbeda antara yang dipaspor dengan yang dipisah. Kesalahan tersebut terjadi di kedutaan Arab Saudi. Menurut muklis pasangan suami istri ini sedianya akan diberangkatkan bersama kloter 9 pekan ini Tapi jadwalnya sampai kemarin belum dapat dipastikan karena masih menunggu konfirmasi akhir Jumlah kuota haji untuk Aceh tahun ini adalah 3.140 jamaah Termasuk petugas yang dibagi menjadi 9 kloter Kloter pertama sampai 8 merupakan kloter penuh calon jamaah haji asal Aceh. Sedangkan kloter 9 berjumlah 54 jamaah merupakan kloter gabungan dengan emparkasi lain, yaitu jamaah haji dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Sedalun unit rumah, 3 diantaranya milik janda di Desa Ladang bisi Kecamatan Kota Baharu, Aceh Singkil, Ludes terbakar minggu pagi. Kobaran api cepat membesar dan menyebar lantaran semua rumah berkonstruksi kayu. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi, melaporkan. Kapolres Aceh Singkil AKBPM Ridwan mengatakan rumah yang terbakar masing-masing milik rendah 60 tahun, jamiah 60 tahun dan jaidah 55 tahun, ketiganya berstatus janda. Kemudian satu lagi tempat tinggal keluarga jeniah 55 tahun, rumah yang terbakar semuanya berkonstruksi kayu. Ridwan menjelaskan sebelum kebakaran terjadi korban rendah yang sehari-hari berjualan sedang menyusun barang dagangannya di dalam rumah. Tiba-tiba ia melihat api menyala di cok kulkas dinding rumah. Api terus membesar hingga meludusnya seluruh bangunan rumah. Lantaran berdekatan serta bangunan berkonstruksi kayu, api menyambar ke rumah jamiah dan jeniah tetangganya yang ada di sebelah kanan dan kiri. Kemudian amukan sejago merah menyambar rumah jaedah sebelum berhasil dipadamkan oleh warga. Menurut Kapolres, kebakaran diduga kuat akibat hubungan arus pendek dari cokulkas yang ada di rumah milik rendah. Darlun Pahrurazi, 37 tahun, warga Gampung Tupah Jelatang, Kecamatan Gelumpang 3 Pidi, luka parah akibat dibacok menggunakan parang oleh tetangganya T. Sulaiman, 37 tahun. Pembacokan terjadi di kawasan kebun di Gampung Kumbang Kupula, Kecamatan Gelumpang 3, Minggu Pagi. Dari PDM Nazar melaporkan Warga dan sumber kepolisian menyebutkan Kejadian itu berawal saat T. Sulaiman Sedang membersihkan kebun di Gampung Kumbang Kupula Kecamatan Gelumpang 3 Tiba-tiba datang Fakur Razi sepeda motor dan menghampiri T. Sulaiman Kedua pria itu sempat terlibat pembicuran Yang berakhir adu mulut Tak lama kemudian T. Sulaiman membacok Fakur Razi Hingga mengenai bagian kepala Akibatnya korban yang berstatus Sebagai guru terkapar Bersimbah darah Pemicu pembacokan itu diduga karena dendam lama. Ekses kejadian itu, Fakur mengalami luka robek di bagian kepala sedalam 3 cm. Fakur sempat ditangani di Rumah Sakit Umum Sigli, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit di Banda Aceh. Sementara pelaku Tis Leiman menyerahkan di Kepolsek Simpang 3. Darlon Saifuddin, 47 tahun, asal Kembang Tanjung Pidi, minggu pagi ditemukan tewas tergantung di Tower Air Dalam Kompleks Dinas PU Bina Marga di Gampung Gecekaye, Jatoh, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh. Dugaan sementara korban tewas penuh diri, namun kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Informasi diperoleh Saifuddin yang berstatus PNS PU Bina Marga itu pada Sabtu Seri masih terlihat berada di lingkungan kantor PU Bina Marga. Korban bahkan terlihat seperti biasa, tidak menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Namun pada minggu pagi, korban ditemukan tewas tergantung di tower air dalam Kompleks PU. Sebuah sumber menjelaskan, korban yang tergantung di bagian tower air di belakang gedung Kompleks PU pertama kali diketahui oleh seorang ibu rumah tangga, walga Kompleks PU Bina Marga Aceh. Kabel yang menjerat leher korban tersebut terikat di bagian besi tower air. Temuan itu langsung dilaporkan ke perangkat gampung. Kejadian ini menggemparkan warga kompleks termasuk warga di tempat korban tinggal selama ini. Tak lama kemudian jenazah korban diturunkan pihak keluarga. Setelah divisum di rumah sakit, jenazah Saifuddin langsung dibawa pulang ke kampung halamannya di Kembang Tanjung untuk dikebumikan. Keprosek Bandaraya AKP Jufrizal mengatakan kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Meski tidak ada tanda-tanda kekerasan yang ditemukan di tubuh korban. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Sudarulun, satu lagi jamaah calon Haji Aceh meninggal yakni Abdullah Umar Gamyah bin Umar, 68 tahun asal Langsa. Abdullah Umar meninggal hari Sabtu pukul 03.15 waktu Arab Saudi di pemondokannya di Mekah akibat serangan jantung. Dengan demikian sudah 4 CGH yang meninggal dunia. Wartawan serambi yang sedang berhaji, Herianto melaporkan dari Mekkah bahwa Abdullah Umar Gambia yang meninggal kemarin tergabung dalam Kloter 1 Aceh dengan nomor SIT 30. Peralaman di Jalan Malikul Saleh, Gampung Mutia, Kota Langsa. Sebelumnya saat masih di Madinah, 3 Jamah Calon Haji Aceh meninggal. Mereka adalah Tengku Juwaini dari Kloter 6 Aceh asal Pidi meninggal karena serangan jantung. Khadijah asal Manggeng Aceh Barat Didaya dan Siti Nurhayati 68 tahun asal Aceh Tenggara meninggal di rumah sakit King Fad bin Abdul Ajis setelah menjalani operasi bocor lambung. Ketiga jamaah yang meninggal di Madinah itu dikebumikan di Bakai, kuburan umum yang berada di belakang Masjid Nabawi. Sedangkan jenazah Abdullah Umar Gambia dikuburkan di Mekah. Sementara itu, Kepala Biru keistimewaan dan Kesehatan Rakyat Seda Aceh, Dr. Munawar Ajalil MA melaporkan, kemarin pagi kepada jamaah calon haji kloter 1 Aceh sudah dibayar dana kompensasi baitul asis sebesar Rp 1.200, setara dengan 4,4 juta per orang. Tidak ada kendala dalam pebagian uang Baitul Asyi kemarin Karena semua jamaah calon haji Aceh hadir sesuai jadual Darlun mayoritas nelayan di sejumlah kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara Dalam dua hari terakhir tidak berani melaut Akibat ketinggian ombak mencapai 3 meter Selain itu hasil tangkapan nelayan juga menurun dalam sepekan terakhir Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan Panglima Laut Lapang Abdul Ghani mengatakan sudah tiga hari nelayan di Aceh Utara tidak melaut dari seribuan nelayan di Aceh Utara hanya sekitar 300 nelayan saja yang melaut karena sebagian besar mereka menggunakan burbesar namun mereka menangkap ikan juga tidak jauh dari bibir pantai. Menurutnya nelayan takut melaut karena ketinggian ombak mencapai 2 hingga 3 meter Sehingga berbahaya bagi pelayaran Selain itu berdasarkan data dari BMKG Luksumawe Angin bertiup kencang ke arah Laut Cina Selatan Kondisi ini memaksa nelayan di lapangan lebih memilih menambatkan bonnya di bibir pantai Karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan Sedangkan Panglima Laut Syam Talira Bayu Alfian menyebutkan Nelayan di kawasannya masih tetap melaut karena sebagian besar warga di kawasannya hanya berharap dari hasil melaut Namun tangkapan nelayan menurun drastis Namun tangkapan nelayan menurun drastis karena pengaruh cuaca buruk Jika kondisi ini berlangsung lama maka bisa membuat harga ikan di pasar melonjak. Jarlun personil Polsek dan Koramil Singkil mengamankan tiga remaja yang berstatus pelajar SMP karena minum tua di pintu gerbang kantor Bupati Aceh Singkil Sabtu malam. Anak-anak di bawah umur itu menegak minuman memabukan sebelum balapan liar. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Tiga pelajar itu terjaring setan aparat gabungan polisi dan TNI melakukan patroli gabungan di jalan protokol di depan kantor Bupati Aceh Singkil. Patroli itu sendiri dilakukan lantaran lokasi tersebut kerap menjadi arena balapan liar pada malam minggu. Hasilnya, aparat keamanan mendapat tiga remaja yang masih berstatus pelajar SMP sedang minum tua tepat di pintu gerbang kantor bupati. Rupanya sebelum memacu kendaraan mereka terlebih dahulu menenggak minuman memabukkan. Ketiga pelajar itu berinisial AN 16 tahun, DO 15 tahun dan AL 15 tahun, semuanya warga singkil. Kapolres Ece Singkil AKBPM Ridwan mengatakan, 3 ABG yang kedapatan membawa 6 botol dan sebungkus plastik tua itu digiring ke Mapolsek Singkil. Setelah dinasihati agar tidak mengulangi perbuatannya dan dipanggil orang tuanya, ketiga remaja tersebut diizinkan pulang. Dari Nyusung Serambi, Tanjung Permai, Soekian Bertapagi edisi Senin 22 Agustus 2016. Pertasiang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Bertapagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami at Serambi FM. Sudara lun, wassalam.